بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan mungkin juga di atas ada ibu-ibu yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan tanpa dipaksa oleh siapapun. Pada zuhur kali ini kita sudah melaksanakan ibadah salat berjamaah yang itu keutamaannya sangat luar biasa. Ketimbang kita hanya mengerjakan salat tapi seadanya gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berjamaah insyaallah kualitas salat kita nanti akan dipandu oleh imam gitu ya. Yang biasanya kalau kita salat sendirian mungkin lebih cepat, sekarang imam mengkondisikan bagaimana caranya salat kita agak santai gitu kan. Enggak terlalu ngebut. Yang misalnya kalau sholat sendirian kita bacanya ayat yang paling pendek misalnya ah, Maka kehadiran imam berusaha menghadirkan bagaimana sholat kita standar gitu ya Tidak ngejar waktu dan seterusnya Nah sholat jamaah ini yang kita harapkan menjadi amalan unggulan yang nanti mudah-mudahan hasilnya luar biasa Karena mau tidak mau Nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama sekali nanti akan dinilai itu adalah sholat Kalau sholat kita bagus Insya Allah nanti mudah-mudahan hasilnya juga bagus Yang lainnya Tapi kalau sholat saja kita sudah bermasalah Yang lima waktu Maka itu bertanda bahwa amalan-amalan yang lainnya juga bisa bermasalah Jadi mari kita benahi Awal mulanya adalah kita benahi dulu cara sholat kita Untuk kemudian mudah-mudahan Dampak sosial atau dampak psikologis maupun dampak spiritual dari sholat ini Ini bisa dirasakan dalam segmen yang lainnya Nah, Bapak-bapak semua, saya tidak akan berbicara tentang salat karena memang nanti sudah ada yang berbicara seputar ibadah sesuai dengan yang diumumkan tadi oleh panitia bahwa domain kita berbicara tentang masalah harta ya, lebih kurang di dalam di dalam syariat. Yang kebetulan di pekan kemarin itu sudah dimulai dan belum selesai. kita membahas seputar masalah waris ya. Yang inti dari waris ini adalah harta gitu kan. Inti dari waris ini adalah harta. Nah, sebelum lebih jauh di dalam surat Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus minan-nisaa" wal banin wal qanatiril muqantarat min adh-dhahab wal fiddati Dari ayat ini Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab besarnya yang bernama Muqaddimah itu beliau memberikan ilustrasi bahwa manusia itu Diberikan dua naluri dasar Yang sama Maksudnya ada di setiap manusia Naluri yang pertama adalah Hubbus syahawati minan nisa Naluri seks Mencintai lawan jenis Yang itu semua ada di seluruh manusia Dan yang kedua adalah Naluri untuk memiliki sesuatu Yang dicontohkan oleh Allah misalnya Memiliki anak Walbanin Kita semua rata-rata Apalagi kalau sudah menikah Kepingin punya anak Berikutnya Pingin juga Al-Qonathiril Muqantarati Zahabi Wal Fidda Ingin juga punya harta yang banyak Baik itu jenisnya emas, perak, uang dan seterusnya Lalu kemudian kita juga dicontohkan bahwa kita juga ingin mempunyai kendaraan yang disimbolkan oleh Alquran dengan kuda, gitu kan? al khail Lalu kemudian kita juga keingin atau namanya uh, punya keinginan mempunyai bisnis atau usaha yang oleh Alquran disimbolkan dengan Apa namanya wal Punya ternak hewan Dan punya kebun Kira-kira Dasarnya Al-Quran Berbicara seputar Naluri manusia Yang dua tadi Yang pertama adalah memiliki Keinginan Seksual Walaupun nanti Dengan Forsi yang berbeda mungkin ya Antara satu dengan yang dengan yang lainnya. Yang jelas ini normal gitu kan? Ini normal. Nah, lalu kemudian yang kedua, kita juga diberikan oleh Allah naluri untuk memiliki. Nah, salah satunya adalah memiliki harta. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Memiliki harta mungkin bapak dan ibu Juga punya konsep sendiri Bagaimana caranya mendapatkan harta Atau mungkin nanti bapak bisa Share juga dengan kita bagaimana Cara mencari duit gitu kan? Nah di bab kali ini Kita tidak akan berbicara tentang Cara mencari duit Tapi kita akan berbicara Kira-kira Seandainya kita sudah punya duit Dan persis memang insya Allah kita semua sudah punya harta Lalu kemudian Kita meninggal dunia Maka harta yang kita punya ini, ini pasti ingin dimiliki oleh orang lain. Gak mungkin, gak mungkin orang lain gak keingin dengan apa namanya gak punya keinginan untuk memiliki harta ini gak mungkin karena itu nulari atau itu naluri kemanusiaan. Bisa jadi yang paling kuat ingin memiliki harta kita itu adalah istri dan itu positif. Bisa jadi yang paling kuat ingin memiliki harta kita itu adalah anak-anak kita. Atau orang tua kita Atau sanak kerabat kita Atau bahkan justru orang lain juga Berkeinginan Menguasai harta yang kita punya Walaupun sebenarnya Kita sudah meninggal Sudah meninggal dunia Nah untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu Di dalam Islam Ini diatur Walaupun sudah Yang punya uang ini atau yang punya harta ini Sudah meninggal dunia tapi ini tetap saja diatur dalam syariat Islam melalui ayat-ayat dan hadis Rasulullah seputar bagaimana cara mengelola dan mengatur pembagian harta ini. Kalau konsepnya adil, maka kita harus berhusnuzon dengan Tuhan dan Rasul selaku pen syariat utama Dan memang tidak ada yang bisa memberikan syariat Kecuali Allah dan Rasulnya Nah secara sederhana sebenarnya Ini apa namanya Urusan mawaris ini Nanti akan Diperjelas lagi mudah-mudahan Dalam satu pertemuan lagi Atau dua pertemuan lagi Baru selesai Tapi yang jelas di siang hari ini Kita akan E, berusaha menuju ke sana gitu kan mudah-mudahan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini hadir lagi di pekan berikutnya hadir lagi di pekan berikutnya biar tuntas gitu kan karena kalau separuh-separuh nanti e, ujungnya juga nggak dapat kesimpulan akhirnya seperti apa Nah saya akan berbicara minimal urusan waris itu kita akan bicara ada tiga ini terkait dengan rukun rukun waris Yang pertama itu disebut dengan Al-Muarris Yaitu orang yang punya harta Yang hartanya mau dibagi Ini di dalam istilah kiki Disebut dengan al gitu ya. Yang kedua Kita sebut dengan Al-Waris Yaitu orang yang bakal menerima Harta Waris Lalu kemudian yang ketiga adalah Al-Mawrus Yaitu Harta yang akan dibagi Jadi kita punya almu waris Orang yang punya harta Yang hartanya pingin dibagi Nah di dalam permasalahan waris Bapak-bapak dan ibu-ibu semua Ini status almu Orang yang punya harta ini Dianggap sah hartanya dibagi waris Di dalam syariah Islam Syarat yang pertama adalah Yang punya harta ini harus meninggal dulu Harus wafat dulu Kalau masih hidup nggak bisa dibagi waris Kalaupun mau dibagi Maka itu bukan bagi waris namanya Bagi-bagi saja gitu Walaupun misalnya Persis mirip caranya dengan cara bagi waris Tapi yang punya uang Yang punya harta masih hidup Ini tidak bisa dinamakan dengan bagi waris Kan banyak juga orang-orang sekarang ngumpulin anak, keluarganya. Lalu kemudian dia bilang, kamu nanti bagiannya ini sampai ini. Ini sertifikatnya silahkan ambil. Kamu nanti dapat ini, ini, ini. Ini tandanya silahkan diambil. Padahal dia masih hidup. Nah yang seperti ini sah-sah saja dilakukan. Tapi kalau mau dinamakan bagi waris. Ini belum bisa dinamakan dengan bagi waris. Jadi syarat utamanya. Yang punya harta harus meninggal Kalau masih hidup Nanti Nah kalau masih hidup caranya bagaimana Ya kalau masih hidup urusannya adalah bagaimana kita mengetahui Perihal ini Sehingga nanti kita bisa ngomong dengan istri Ngomong dengan anak bahwasanya begini loh nanti kalau seandainya bagi waris Kira-kira itu yang harus diutamakan Itu yang pertama ya Yang kedua, orang yang punya harta ini di dalam syariat Islam harus Muslim, karena nanti kalau non-Muslim hartanya akan nggak bisa dibagi ke keluarga yang sesama Muslim gitu ya. Karena antara Muslim dan non-Muslim itu nggak bisa saling mewarisi harta dalam fikih gitu ya. Nanti kalau dalam perundang-undangan di Indonesia, itu undang-undang. Sekarang kita bicara fikih. Kalau seandainya orang tua non-muslim, anaknya muslim, nah maka antara anak dan orang tua ini, nggak ada timbal balik masalah bagi waris di dalam syariat Islam. Bapaknya meninggal non-muslim, anaknya tidak dapat. Tapi anaknya yang duluan meninggal, anaknya muslim, maka orang tuanya yang non muslim juga tidak bisa mendapatkan harta ini. Karena Rasul mengatakan apa? La yata Antara Dua orang yang Beda agama. Tidak bisa saling mewarisi Antara dua orang yang berbeda agama. Nah, ini kira-kira Dua hal utama yang harus ada pada orang yang hartanya mau dibagi. Yang pertama dia harus meninggal dunia terlebih dahulu. Dan yang kedua dia harus muslim. Nah berikutnya kita masuk ke yang rukun kedua. Yaitu alwaris. Istilah bahasa indonesianya adalah Orang yang akan menerima harta waris Sama syaratnya yang pertama dia harus muslim Yang kedua dia juga harus hidup Pada saat Yang punya harta tadi meninggal Jadi bagi waris itu bukan antara atas dengan bawahan Antara orang tua dengan anak bukan Bukan Bagi waris itu adalah Antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dunia Jadi misalnya begini Ada orang tua meninggal dunia Bukan ada orang tua sama anaknya Tiba-tiba yang duluan mati Itu adalah anaknya Maka bapaknya ini Statusnya adalah orang yang berhak Menerima waris Gitu kan Nah kalau seandainya Ada orang tua Punya dua anak Kemudian punya Dua cucu Yang meninggal anak pertama Duluan Dari ayahnya Dia meninggalnya misalnya di 2014 Lalu kemudian Di tahun 2015 Ayahnya baru meninggal Maka anak yang tadi sudah meninggal dunia Ini jatahnya sudah habis Karena syarat yang kedua, orang yang menerima harta warisan itu adalah Orang itu harus hidup di saat yang punya harta meninggal dunia Harus hidup Kalau sudah meninggal dunia duluan, dia lewat Dia lewat, dia nggak bisa lagi dikasih jatah ini jatah anak saya Kan dia sudah meninggal dunia, nggak bisa dibagi Nah itu yang kedua Muslim harus hidup Yang ketiga, ini yang juga penting untuk diketahui bahwa orang itu masuk dalam kategori orang-orang yang berhak menerima warisan. Nah, kategorinya ini sebenarnya e, bisa dislidekan, cuma sayang sekali saya nggak bawa komputer. Nanti mudah-mudahan e, ada apa namanya penjelasan e, pengulangan penjelasan sebentar di pekan depan. Siapa saja yang mengisinya nanti. Minimal begini Yang wajib mendapatkan Yang wajib mendapatkan harta warisan Ini yang wajib ya Yang dia mau nggak mau kalau ada Pasti dapat warisan Yang pertama adalah suami atau istri Kalau meninggal suami berarti istri pasti dapat Kalau yang meninggalnya istri berarti suami pasti dapat Kalau suaminya punya 4 istri Keempat-empat istrinya ini pasti dapat nggak mungkin gak dapat Lalu kemudian yang kedua setelah suami dan istri yang wajib dapat itu adalah Bapak dan ibu almarhum. Bukan mertua ya. Bapak dan ibu almarhum atau almarhumah. Mertua enggak. Bapak kandung aja. Bapak kandung dan ibu. Ibu kandung. Lalu kemudian yang kelima dan yang keenamnya adalah setelah suami, istri, bapak, ibu. Yang kedua adalah anak Putra dan anak putri almarhum yang meninggal dunia. Anak apa namanya? Kalau seandainya ada janda misalnya ya. Atau ada duda. Dia menikah. Duda ini sudah bawa anak. Lalu kemudian. Dia menikah dengan gadis lah. Belum punya anak. Tiba-tiba yang gadis ini meninggal dunia. Istrinya gitu kan. Maka tadi kan statusnya Ini istri muda ini Oh istri muda Istri yang umurnya e, masih muda ini tadi Meninggal dunia nggak punya anak Maka anak yang tadi dibawa oleh bapaknya Itu nggak bisa nggak bisa masuk dalam daftar waris Yang ini tadi gitu ya. Jadi pokoknya anak yang ada hubungannya dengan yang meninggal dunia Ini 6, 5 tambah 1 6 orang yang pasti akan dapat Kalau seandainya salah satu dari eh, apa namanya keenam orang ini meninggal dunia. Statusnya adalah seperti itu. Suami almarhum. Istri almarhum. Atau bapak dan ibu almarhum. Atau anak putra dan putri almarhum. Berikutnya baru nanti akan nyabang agak lebar. Bisa ke saudara. Bisa ke anak saudara. Bisa ke paman. Bisa ke anak paman. Eh, nanti penjelasannya Lebih rinci mudah-mudahan bisa dilihat eh, pada pekan eh, selanjutnya insya Allah. Jadi ini yang terpenting juga. <tuh> yang ketiga, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Syarat orang yang menerima waris. Pertama dia hidup. Kedua dia muslim. Ketiga dia masuk dalam kategori orang yang berhak menerima waris. Lalu kemudian yang keempat adalah. Pewaris itu atau orang yang menerima harta warisan itu. Bukan orang yang membunuh Dia yang meninggal tadi Jadi kalau ketahuan Di antara enam ini saja misalnya Kalau seandainya ada indikasi orang meninggal dunia Ternyata istrinya yang membunuhnya Ini istrinya nggak dapat Sama sekali nggak dapat Bagian dia ditahan seumur hidup Jadi meninggalnya harus normal Kalau meninggalnya ada indikasi dibunuh oleh ahli waris yang lainnya sekali lagi ini di dalam Islam nggak bisa dikasihkan hartanya jadi nian hati kepingin dapat harta keluarga gitu kan lalu caranya salah caranya salah caranya dengan dibunuh gitu kan jatuhnya kalau seandainya ninggalnya normal dia dapat tapi sekarang ninggalnya dibunuh persis yang membunuhnya ini adalah orang-orang yang tadi Berhak mendapatkan warisan Maka dia nggak dapat warisan Itu kira-kira Saya ulangi lagi Dia harus muslim, dia harus hidup Dia harus terdaftar Dalam kategori orang-orang yang berhak menerima waris Yang keempat dia Bukan pembunuh Bukan pembunuh <tuh> Yang terakhir Sekarang kita bahas Yaitu masalah al-mawrus Rukun yang ketiga adalah Harta Rukun yang ketiga adalah har Harta waris Nah harta waris ini yang pertama Yang harus diperhatikan adalah bahwa Harta ini halal ya Ini adalah jenis harta yang halal Harta yang haram Tidak bisa dibagi waris Itu yang pertama Yang kedua Hartanya juga harus legal gitu kan Dalam arti begini kalau seandainya terjadi perdebatan Ini harta milik siapa Kalau ini hartanya masih nggak jelas Berarti hartanya belum bisa di, dibagi waris Dia harus jelas Yang ketiga Harta itu Bukan harta bersama Bukan harta milik bersama Bukan harta yang bercampur dengan harta yang lainnya Misalnya orang yang meninggal dunia punya mobil gitu kan Tapi ini dulunya... Mobil ini dia beli... Patungan... ama saudaranya... Maka ini harus diselesaikan dulu... Berapa hak saudaranya harus diberikan... Baru sisanya adalah... Harta yang mau dibagi... Jadi... Harta yang harus dibagi itu adalah... Harta... Murni... Milik orang yang meninggal dunia... Nah disinilah nanti perdebatannya... Di negara kita khususnya banyak keributan perihal harta gonogini yang harus diselesaikan terlebih dahulu, iya. Karena kita nggak boleh bagi waris kalau harta itu statusnya masih milik bersama. Bagaimana cara penyelesaiannya? Bisa dengan cara kekeluargaan, bisa juga dengan cara lewat e, hakim gitu ya. Nanti selesaikan dulu acara ini, selesaikan dulu. Kalau ada yang nanya, pokoknya selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita bagi warisnya. Nah, Harta gonogini ini sebenarnya Cara baginya nggak harus 50% 50% Bisa 70-30 Tergantung nanti kesepakatan Makanya kalau diselesaikan dengan cara keluarga Itu lebih enak Tapi kalau di, di, di, diselesaikan dengan hakim Biasanya Kalau dalam kompilasi hukum islam yang berlaku Di Indonesia itu, di kehakiman kita itu Kementerian agama Mereka akan memutuskan 50-50 biasanya Dan itu sering terjadi antara suami dan Suami dan istri paling seri. Nah, dengan demikian, masalah harta bersama ini harus kita perjelas. Kalau kita ada barang, kalau kita beli tanah, kalau kita beli rumah, ini harus jelas punya siapa. Kalau ini diberikan untuk istri, udah atas nama istri aja gitu kan? Ini hadiah ulang tahunnya gitu kan? Rumah tiga lantai hadiah ulang tahunnya, sertifikatnya atas nama istri. sehingga kalau meninggal ini nggak dibagi ini milik istri. Tapi kalau seandainya rumah yang tadi dibeli atas keringat kita atas keringat istri juga bercampur harta di sana, uh, ini sekali lagi harus diselesaikan. mau nggak mau harus diselesaikan. Nah kira-kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua teori dasar dan sederhana terkait dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum dibagi waris, oh iya ada satu lagi tambahan terkait dengan harta yang terakhir harta yang harus dibagi waris itu sudah dikeluarkan pertama hutang almarhum ini almarhum punya hutang kalau masih tersisa itulah yang akan kita bagi waris tapi kalau seandainya hutang almarhum ini selesai nggak ada sisa sama sekali berarti nggak ada waris, tutup buku kita pulang masing-masing nggak -masing bawa duit atau kalau seandainya justru yang meninggal ini hartanya nggak cukup buat bayar hutangnya maka justru yang kita akan kumpulkan sekarang bagaimana caranya menyelesaikan utang gitu kan bukannya kita dapat duit malah kita berusaha untuk menyelesaikan hutangnya nah berikutnya setelah hutang yang juga harus dikeluarkan adalah segala keperluan penguburan si mayit ini juga diambilkan dari hartanya lalu kemudian kalau dia punya wasiat Kalau dia punya hibah Kalau dia punya wasiat dan seterusnya Ini harus dikeluarkan Yang jelas pada akhirnya Harta waris itu adalah harta murni Dan itulah sisa dari segala hal yang sudah kita keluarkan Ini sisanya Kalau masih ada yang belum dikeluarkan nggak bisa dibagi waris Harus dikeluarkan terlebih dahulu Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu eh, Penjelasan sederhananya Senang sekali kalau seandainya ada pertanyaan dari bapak dan semua Kita masih buka waktu ya minimal 10, 10 menit lah ya menuju jam 1 Untuk menyempurnakan dari mungkin apa yang belum dipahami dari apa yang tadi dijelaskan Sebelum saya tutup dipersilahkan bagi yang ada pertanyaan Siapa dulu? Bapak boleh? Tes? Mana ambilnya? وعليكم السلام ورحمة الله Iya, baik. Jadi ada seorang meninggal dunia, nggak punya istrinya sudah meninggal, belum? Sua, suaminya meninggal. Sua, suaminya meninggal. Sebentar, seorang meninggal dunia, perempuan apa laki-laki? Perempuan, masih punya suami? Suaminya sudah meninggal dunia, punya anak? Tidak punya anak. Yang meninggal dunia punya orang tua Bapak dan ibu Sudah meninggal dunia Yang meninggal dunia Punya saudara atau saudari, saudari. Punya saudari Saudara nggak ada Saudari-saudarinya ada yang punya anak Ada, ada yang punya anak laki-laki semua. Saudari semuanya udah meninggal lagi Dia Dia, laki -laki. Oh, dia punya paman Anak pamannya? Anak mungkin ada. Mungkin ada. Ah. Baik. Dalam kondisi seperti ini begini, kalau ada orang yang meninggal dunia, yang harus kita tanyakan pertama sekali itu adalah enam orang yang tadi kita bicarakan. Seorang meninggal dunia, oke. Punya suami? Punya, berarti suaminya pasti dapat. Kalau suaminya nggak punya, udah meninggal, berarti suaminya enggak dapat. Punya anak? Nggak punya. Kalau punya anaknya pasti dapat. Kalau nggak punya, selesai. Tapi kalau dia ada cucu, nanti balik ke cucunya pak. Kalau dia ada cucu. Kalau anaknya sudah meninggal dunia, dia ada cucu. Balik ke cucu nanti. Tapi kalau dia anaknya tidak punya, bagaimana mau punya cucu gitu kan. Lalu kemudian kalau seandainya orang tuanya sudah meninggal dunia, berarti selesai. Tapi kalau orang tuanya masih ada, baik bapak maupun ibu, bapak dan ibunya akan dapat. Dalam kasus yang tadi bapak jelaskan, ibu sudah nggak ada, anak nggak ada, cucu nggak ada, suami nggak ada, berarti orang-orang yang enam tadi nggak ada semua. Berarti kita akan pindah lebih jauh lihat saudara saudarinya. Kalau saudara saudarinya ada, maka harta itu akan habis dibagi oleh saudara dan saudarinya. Kalau dalam kondisi seperti yang tadi, dia cuma punya saudara dan saudari, harta itu akan habis dibagi oleh. oleh saudara dan saudarinya. Tapi kalau dia saudara yang nggak punya, saudari juga nggak punya, maka kita akan beralih lihat ke anak saudara dan saudari kalau ada. Kalau dia ada, kesana lah dari hartanya. Walaupun kita juga harus lihat ke atasnya dari sisi paman. Kalau dia masih punya paman, nanti akan balik ke pamannya juga, harta itu juga akan dapat oleh pamannya. Kalau pamannya enggak ada, kita lihat lagi anak pamannya. Kalau ada maka hartanya berkisar ke sana dan dan dan nggak mungkin akan jauh ke sana paling jauh nanti anak saudara atau anak saudari lalu kemudian paling jauh ke atasnya anak paman nggak akan jauh e, keluar dari sana nggak bakalan keluar dari sana itulah derajat paling jauh dalam e, dalam warisan gitu kan yang berhak menerima warisan lebih dari sana dia sudah orang lain dia nggak berhak untuk otak atik dan campur tangan Perihal e, pembagian harta warisan Mungkin nanti lebih jelasnya Kita beri data tulisan Biar nanti bisa ketahuan e, Kita apa namanya Minta dulu data tertulisnya Siapa-siapanya baru nanti ketahuan dengan jelas Insyaallah Kira-kira seperti itu Baik, Baik cukup ya Sekali lagi Ini ilmu sederhana sebenarnya Tapi kalau nggak dipelajari Ya tidak bisa Dan terlalu banyak Cerita dari tetangga Atau bahkan keluarga kita sendiri Yang ribut gara-gara waris Karena kenapa? Karena kesadaran masalah Pembagian waris Dengan cara yang Allah dan Rasulnya Inginkan itu Itu belum sepenuhnya kita pelajari Dan belum sepenuhnya kita Kita sadari bersama Enggak ada yang disalahkan di sini. Yang salah adalah kita sendiri yang agamanya Islam tapi kita perihal pembagian waris kita enggak mau dengan cara Islam. Itu saja permasalahannya. Mudah-mudahan dari sini walaupun kita butuh langkah yang banyak untuk memperbaiki sistem keluarga eh, yang terlanjur liberal yang ada di kita semua termasuk di keluarga saya juga kita terus membenahi gitu. Mudah-mudahan Ya ini salah satu cara kita menjadi muslim yang baik, muslim yang taat atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan senang sekali Bapak dan Ibu-ibu semua hadir di dalam majelis ini sebagai tambahan untuk kita bersama ilmu syariah Islam khususnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan diberikan harta yang cukup sehingga pada akhirnya juga harta itu akan balik kepada keluarga kita masing-masing kalau seandainya kita juga sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma infa'na bima 'allamtanā wa 'allimnā mā yanfa'unā warzuqnā 'ilman yanfa'unā. Waffaqanallahu ayyakum, sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.